Ya, pastinya ibu-ibu di sini dari rumahnya datang ke sini dalam rangka untuk menuju kepada kebaikannya, Bu ya. Ingin ngaji, ingin ta'lim bersama guru kita dan alhamdulillah pagi hari ini subhanallah luar biasa kita bersama guru kita yang insya Allah siap dengan ilmunya, siap dengan uh, pencerahannya buat kita semuanya. Langsung saja kita sapa ada Buya Yahya. Asalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangan biar berkah. Masyaallah oh, barakallah. Kalau cium tangan nama Kiai Ibu Insyaallah, Allah sama Buya Insyaallah kita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu mau cium tangan nama saya Bu. <laughs> Buya Alhamdulillah nih Buya nih kita uh, pembahasan kita adalah tentang kiat menuju kebaikan. Dan ini pastinya banyak sekali yang akan dijabarkan sama Buya. Karena ibu-ibu di sini kan pastinya juga ketika berangkat dari rumah dalam rangka niat yang baik. Tapi seperti apakah? Apakah ketika seperti ini saja sudah dikatakan baik? Atau seperti apa supaya hidup kita lebih baik lagi? Itu. Silahkan Buya. Baik, Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami cintai, yang kami muliakan, Ibunda, Ayahanda kami, Saudara-saudari, baik yang hadir, para pemirsa semuanya, dan juga sahabat kami, saudara kami yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu ya Wa Taala. Kalau kita ingin mencari sesuatu, maka kita harus tahu sesuatu tersebut. Dan mari kita mulai dengan salawat dulu. Allahumma sholli ala Sayidina Muhammad Allah. wa ala, ala Sayidina Muhammad. Dalam memulai segala sesuatu, kalau kita ingin menggapai segala sesuatu, kita harus tahu sesuatu tersebut. Orang sering bicara kebaikan. Orang bicara tentang kemuliaan. Harus tahu kebaikan itu seperti apa. Sholat adalah baik. Akan tapi, apakah cukup orang dengan sholat? Banyak ibadah-ibadah itu ternyata tidak harus dalam bentuk sujud dan rukuk. Tidak harus dalam bentuk sujud dan rukuk akan tapi dengan urusan dengan manusia adalah ada makna kebaikan. Sehingga suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, datang para sahabat Nabi, datang kepada Nabi dan Nabi bertanya kepada mereka. Atadruna manil muflis? Apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut? Nabi SAW bertanya. Para sahabat Nabi menjawab, "Kita tahu semua orang bangkrut." Dagangan habis, duit hilang. Tekor-tekor. Ah, man lamata'alahu wal dirham. Orang yang enggak punya duit, dagang habis, tapi Nabi menjawab tidak seperti itu. Al Muflis, orang bangkrut adalah orang yang yak tiyawmal qiyamati bisolatin bansiyamin wa wazakatin. Orang yang datang di hari kiamat bu, pak, dengan sholatnya, dia punya puasa. Ibadahnya banyak datang di hari kiamat tapi ternyata di situ banyak yang menuntut, karena waktu di dunia dia telah berbuat dolim. Zorba hadha wa syatama hadha wa akhada mahala hadha. Di dunia ada kadang gunjing si A, nyaci si B, ambil duitnya si C dan seterusnya. Maka sampai habis, ukhidha min hasanati, diambil dari kebaikan orang yang katanya ahli surga tadi. Dikasihkan orang yang didolimi. Jadi orang yang didolimi itu menuntut. Malaikat jangan boleh masuk surga itu orang. Biarpun dia ahli sholat, ahli ibadah, dia punya urusan kepada aku. Akhirnya malaikat membuat. Perhitungan diambillah dari kebaikan orang yang katanya ahli solat kepada orang tersebut diambilkan lagi kepada orang satunya lagi sampai habis kebaikannya malaikat bertanya kepada Allah ya Allah habis kebaikannya Allah memerintahkan ambil dari dosa-dosa orang yang telah didolimi tumpangkan kepada orang tersebut dan hantarkan ke neraka wow, ha -ha. sekarang kita harus cerdas berbuat baik tidak cukup dengan solat saja akan tapi ada urusan di rumah, makanya fikih kita nanti fikih kemasyarakatan agar imbang baik kepada Allah dan baik kepada manusia orang sering tertipu dengan ibadahnya, kadang sujud, ngaji, sama suami cemberut ngomong kasar bahkan ada mungkin seorang suami ibadah tak. di masjid, iktikaf, puasa, iktikaf sama istri, tidak bisa mesra, tidak bisa ikut mesra dengan pasangan sendiri adalah ibadah yang luar biasa Bahkan lebih hebat daripada rokaat-rokaat yang didirikan. Mesrah, mesrah kan indah. Cuma kadang orang tertipu. Oh baik, ngaji ruang biasa. Paling cepat diaul diajak ngaji. Senyum sama sahabat-sahabatnya. Tapi kalau di rumah keluar taringnya. Musibah, ada model manusia semacam ini. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu. Kebaikan yang kita cari adalah bagaimana kita bisa baik kepada Allah yang pertama. Dan baik kepada sesama manusia. manusia bahkan dikatakan dalam satu riwayat, innam ra'atan ta'qumul layla wa ta'su munnahar ada seorang wanita kerjaannya itu bangun malam siangnya puasa, hebat atau tidak? subhanallah malam harinya bangun malam, siangnya puasa har hmm. gaira annalha syai'an tu'dibihi jironaha wa fi riwayatin bilisaniha cuma ibu yang katanya ahli ibadah tersebut punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga nyelekit hmmm hmm, nyelekit Sakitnya Dijawab Dijawab oleh Rasulullah, La khaira fiha innaha min ahli nar, tidak ada baiknya. Di ahli neraka. Nah, nah. Sehingga ini yang harus kita fahami, ibadah kepada Allah, tidak banyak-banyak, misalnya sholat lima waktu saja. Tambah sunnah Qobliyah Ba'diyah, nanti fikih yang akan kita berikan, fikih ringan. Qobliyah Ba'diyah, kemudian ya tahajud ya ala berapa? tapi sama suami lembut, sama istri penuh kasih, sama tetangga baik kalau maknanya tetangga ini luas, Islam itu indah, bukan tetangga yang beragama Islam saja, lihat indahnya Islam mungkin tetangga kita yang beragama lain pun kita punya kewajiban untuk mem memperhatikan dia kalau sakit kita kasih obat apalagi tetangga yang ada kerabat, sekarang sama saudara kadang berantem Ya, maka banyak ibadah-ibadah ya. yang dilakukan seorang hamba Karena tidak ada keseimbangan, tidak ada kesadaran, ibadahnya sujud ruko, tidak mengurus-urusan dengannya, maka akan habislah pahalanya orang tersebut. Iya, Baik Buya, Alhamdulillah. Awalan yang insya Allah memberikan kita pencerahan ya Bunda ya. Jadi adanya keseimbangan. Tapi biasanya kita jadinya akan berpikir, bagaimana dong sekarang yang penting hidup itu baik. Akhirnya ibadah malah juga banyak yang ditinggalin. Ya kan Bu? Nah ini yang ditanyakan nanti pastinya kita akan banyak bertanya kepada Buya. Seperti apakah hidup yang seimbang itu kelanjutannya setelah yang saat ini. Terlalu bersama kami di Siraman Kolbu. Segar segar segar segar segar di kolbu. Alhamdulillahirrobbilalamin kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kolbu. Segar segar segar segar di kolbu. Ya bu ya. Kita akan lanjutkan kembali, bu ya. Dan tadi saya memang sempat, bahwasannya saya pernah berbicara dengan orang ketika dibilang bahwasannya ah hidup yang penting baik baik sama orang, baik sama lingkungan dan baik sama sesama. Tapi akhirnya dia sampai ah yang namanya sholat mah nggak terlalu penting, hidup yang penting baik. Nah itu yang seperti apa tuh yang dikatakan baik itu, bu ya? Itu adalah kebaikan namanya akhlak dan akhlak itu disepakati oleh akal. Kalau ada tetangga ngasih kita ngasih lagi. Namanya itu bisa masuk bab bahasa-bahasi sosial. Akan tapi orang yang beriman punya motivasi tinggi. Di saat berbuat baik bukan karena ingin dibalas kebaikan, akan tapi ingin dibalas oleh Allah. Lah ini yang harus dihadirkan. Di negeri kafir pun ada. Kalau ada tangga datang dikasih. Yang tidak kenal Allah pun biasa memberi kebaikan. Akan tapi tujuannya bukan karena Allah. Akan tapi di balik itu semua mungkin minta disanjung, mungkin minta dibalas. Tapi kebaikan yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berbuat baik untuk manusia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kita berbuat baik apakah dibalas atau tidak dibalas kita berbuat baik. Ada lagi nanti lanjutan sedikit bahwa ada orang yang baik kepada manusia ini tadi tapi tidak baik kepada Allah. Lihat. Alhamdulillah kebaikannya ada maknanya. Orang berbuat baik akan tapi rugi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa dan kalau ada orang berbuat baik kepada manusia tidak baik kepada Allah diduga dikhawatirkan dia adalah bukan orang yang baik secara sesungguhnya mohon maaf pernah lihat kalau menjelang Lebaran ada orang bagi-bagi hadiah toko orang punya toko bagi-bagi baik banget baik atau karena pengen nanti setelah Lebaran biar belanja balik ayo mana hah <laughs> promo ya, berarti nah, itu. tapi uh, orang berbuat yang sesungguhnya tidak mengharap itu akan memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. maka jika ada orang berbuat baik tapi kok dengan Allah tidak baik maka ketulusannya yang perlu dibenahi misalnya ada orang nyumbang 100 juta untuk sebuah pembangunan masjid matur sah, nyantuni anak yatim dan sebagainya pahalanya besar 50 juta Salat subuh 2 rakaat. ada pahalanya atau tidak ada ya kan? sementara nyumbang masjid adalah sunnah, sholat subuh, hukumnya wak? wajib dia paham pahala atau tidak? Hmm. kalau orang kenal pahala dari Allah, pasti akan senang sholat suh? subuh subuh maka ini nih, kepincangan situ. maka kalau pincang berarti tidak benar ibadahnya tidak benar baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, bohong baik kepada Allah, sama suami tidak baik, bohong hmm. biarpun ngaji setiap hari nah. hmm. baik, kemudian harus tahu nih, mukaddimah dari ini semuanya ilmu yang kita dapat bukan untuk orang lain kami khawatir untuk saya sendiri ulang berubah yang menyaksikan berubah semuanya jadi yang sudah rajin sholat ngaji ayo ditambah rajin baik berbuat baik kepada sesama tetangga dan seterusnya yang sudah baik kepada tetangga dan seterusnya sempurnakan baik kepada Allah kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu keseimbangan dan itu hakikat takwa takwa itu ringkas baik kepada Allah baik manusia orang baik kepada manusia enggak baik kepada Allah bohong Baik kepada Allah dan baik kepada manusia, habis pahala. Makanya nanti kita akan gabungkan fikih lahir, fikih batin. Ada orang sholat, sholat, sholat, sholat banyak ibadah-ibadah tapi dia lupa menggunjing. Kalau sudah menggunjing itu tidak baik sama Manu, manusia. Pahalanya habis dan tidak sadar dia. Dan menggunjing itu kadang di mancilis taklim. Hmm. Nah, hmm. Dan kalau diisyaratkan Nabi tadi, orang perempuan yang ahli sholat, ahli ibadah, ibadah, ternyata memang ujiannya orang yang ahli ibadah itu biasanya kalau ngomong kita. Orang yang sudah punya kebaikan biasanya merendahin orang hmm, ngaji ngaji ngaji. Oh sudah tua ada mengaji. Bu uh, gimana? Jadi ngomongnya sering nyelekit ya, tidak sadar. Yang ngomong suka ngomong nyelekit angkat tangan mau di doa ya. <laughs> Ada di sini bu. Coba yang, yang merasa kalau emang uh, ada tolong jangan jangan unjuk tangan bu ya. Karena malu bu. <laughs> Ya, ya Bu ya, subhanallah luar biasa. Jadi intinya adalah keseimbangan. Ketika melakukan kebaikan kepada manusia pun harus melakukan kebaikan kepada Allah. Tapi ketika melakukan kepada Allah kita sudah baik. Terus kepada manusia kita sudah lakukan. Tapi kalau memang ujung-ujungnya karena ada niat yang berbeda, itu pun akhirnya tidak dianggap baik. Tidak tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oh, itulah yang kita iya. maksud. Maksudnya, bekenal Allah, berbuat baik dengan manusia karena Allah. Dan berbuat baik kepada Allah Misalnya sholat dipenuhi semuanya Itu kebaikan yang sesungguhnya Jadi kalau sudah kenal Allah Di saat berbuat baik dengan manusia karena Allah Kita berbuat baik kepada tetangga Karena perintah Rasulullah Bukan kita berbuat baik kepada tetangga Biar tetangga jaga rumah kita di saat pergi Bukan begitu Ada kadang kita baik sama tetangga Kasih makan Kenapa? Nanti kalau pergi biar rumah kita dili dilihat Itu enggak benar sudah Niatnya bukan karena Allah Subhanallah Kalau amal karena Allah itu enak jadi kita berbuat karena Allah. Tetangga kita berbuat karena Allah. Sehingga di saat kita berbuat baik tidak dibalas dengan kebaikan, kita tidak akan capek karena kita mengharap balasan dari Allah. Maka keseimbangan ini penting. Dan memang mungkin dan banyak dan ada di antara kita banyak baik kepada Allah. Nah tinggal yang sudah baik kepada Allah, yuk kita sempurnakan baik dengan manusia. Ada di antara kita. Memang kita tem manusia tempat salah, gak sempurna. Ada yang baik kepada manusia tapi belum baik kepada Allah yuk mulai hari ini salatnya diperhatikan salat dua roka'at itu susah tidak sih salat subuh nah, makanya fikih ringan nanti salat bayangin kalau kita bayangin salat itu ibu bapak kalau salat itu bawa apa sih enggak ada yang dibawa kan di kepala kita tidak ada kita sunggi dia ada yang kita, uh -huh. kita jinjing cuma apa 2 menit enggak bawa apa-apa tapi tidak bisa salat ada-ada orang yang tidak bisa salat Kenapa dia bisa sholat? Mm. Padahal waktu kerja 2 jam dia ngangkat barang kuat. Mm. Karena tidak dipilih oleh Allah. Dia mungkin bisa baik kepada manusia saja, tidak baik kepada Allah dan bukanlah orang baik ya. yang sesungguhnya. Sesungguhnya baik. Alhamdulillah bu ya dan pastinya kita berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang sudah bergabung bersama kami di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pak Bartado. Iya, silakan kalbu. Segar, segar, segar nih Alhamdulillah. Dari bapak siapa namanya, di mana ini bapak? Hamba Allah di daerah mana Pak? Di Jawa Tengah. Di Jawa ya. Tengah. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau nanya? Nih, uh, hubungan dengan sholat Pak ya? Begini mas, Pak, ya. saya baca hadis itu dari Dewan Anas, uh, tepatnya dari Saif Buori ya. Itu ada menerangkan bahwa Nabi dan sahabat Nabi itu dalam sholat tanpa menggunakan Bismillah jadi langsung Alhamdulillah Rabbin Amin dan seterusnya yang pertama itu yang kedua, apakah saya sholat tah kalau di belakang namun pahamnya sholat subuh tanpa saya membaca fatihah, ada juga yang mengatakan bahawa hadis bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum gitu sehat tanpa selat Yang kedua, Pak Yai, minta tolong dalil dari Al-Qur'an atau hadis atau yang lain untuk uh, yang orang sahabat, orang meninggal itu ada hari 40 hari 100 hari dan hal. Tolong uh, untuk dijelaskan Terima kasih ya. Pak Yai, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bapak Ya, Pak ah, Bu ya, pertanyaan pertama adalah Beliau melihat atau membaca sebuah baik, hadis baik, Tentang bacaan Bismillah ketika diawalan baik, Bismillahirrahmanirrahim uh, Jadi shalom. ini pembahasan para ulama Dan tidak ada perlunya kita mencela ulama Ulama berbeda pendapat dalam hal ini yang menganggap dirinya paling benar, telah sombong dengan ulama dalam hal ini ulama berbeda pendapat madhab Imam Syafi'i dengan hujjahnya bisa dirinci hujjah dan kita ada tulisan tentang ini semuanya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i mengatakan bahasanya bismillah termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah sementara yang lain mengatakan tidak seperti Imam Malik dan lainnya. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan riwayat Imam Ahmad bukan. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i bismillah adalah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia rata-rata Syafi'i yang tidak pakai bismillah berarti tidak sempurna Fatihahnya. Berarti yang tidak sempurna Fatihahnya tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i kita hargai ini ulama yang ada di Indonesia mazhabnya rata-rata Syafi'i. Kemudian mazhab lain hanya antara disirkan dan mengatakan tidak. Tidak, tidak, bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah Bagi yang mengatakan Bismillah bukan dari bagian Fatihah Maka mereka tidak membaca abis Bismillah Akan tapi di Indonesia rata-rata masyarakat yang madhab syafi'i Maka hendaknya membaca abis Bismillah Sekarang kalau kita menjadi bijak, coba Kalau ada yang pakai Bismillahirrahmanirrahim Antara yang baca bismillah dan tidak, coba dicermati sedikit Kalau menurut madhab syafi'i tidak pakai bismillah tidak sah fatihahnya Baik? Kalau pakai bismillah, sah sekarang mana yang bijak coba di masyarakat syafi'i di Indonesia kalau ada orang shalat enggak pakai bismillah ada yang mengatakan tidak tidak sah yaitu madhab syafi'i, tapi kalau ada orang membaca fatihah pakai bismillah ada yang mengatakan tidak sah tidak ada yang mengatakan tidak sah, maka lebih bijak adalah kalau kita pakai bismillah khususnya di masyarakat Indonesia sederhana atau tidak Nah baik, ada masalah hujah ada sendiri hujahnya bukan riwayat dari Anas An saja, Imam Abu Hurairah dan masih banyak riwayat dari madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu Kemudian pertanyaan yang kedua, masalah membaca surat Al-Fatihah. Itu juga berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan arus Al-Fatihah. Tapi Fatihah itu wajib harus. Kalau tidak Fatihah tidak sah. Adapun menurut Imam Abu Hanifah mata yasara min al-Qur'an apa saja. Jadi Imam Abu Hanifah membedakan antara apa antar fardu dan wajib. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, fardu harus ditetapkan dengan dalil yang qati. Jadi membaca surat Al-Fatihah hanya wajib saja menurut Imam Abu Hanifah. Kalau tidak dibaca tetap sah, tapi diganti dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Tapi jumhur ulama tetap membaca surat Al-Fatihah kalau dirinci lagi siapa yang wajib membaca fatihah kalau kita ikut matahab syafi'i mm -hmm. yang wajib membaca fatihah adalah semua dari kita wajib membaca fatihah baik kita jadi imam atau jadi makmum mm -hmm. hanya satu keadaan saja makmum tidak wajib membaca fatihah satu keadaan saja yaitu di saat makmum sambung dengan imam gak cukup untuk baca fatihah misalnya imam berdiri mm -hmm. kita baru Allahu Akbar eh imamnya Ruh Ruku. gak usah baca fatih Nah, tapi kalau kita punya waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka kita wajib baca Fatihah. Baik, Subhanallah, Insyaallah menjadi jelas buat kita semuanya dan pastinya buat jamaah dan pemirsa jauh mana-mana. Kita akan sambung kembali setelah satu ini. Tetaplah bersama kami di siraman Kolbu, segar, segar, segar, segar, di Kolbu. Alhamdulillahirrabbilalamin kita kembali lagi dalam acara kita Ziraman Kolbu Segar segar segar segar Di Kolbu Ya tadi sempat terputus dan untuk Bapak yang berada di Jawa Tengah Ini mengenai kebiasaan dan juga ini uh, pertanyaan buat Kita semuanya ketika meninggal dunia Ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari itu bagaimana? Ini ada pertanyaan dari hambaullah di uh, Jawa Tengah kami himbau kepada siapapun untuk senantiasa berlapang dada di saat melihat perbedaan pendapat. Betul. Jangan biasakan untuk mencaci dan mengolok. Ada sebagian kaum muslimin kerjaannya hanya membid'ahkan orang, menyesatkan orang, mengatakan orang lain sesat dan seterusnya. Adapun berkenaan dengan ini, itu masuk dalam umum umumul adillah. Umumnya dalil wa idza hadaral qismata qulul kubwa wal yatam wal, -yata wal masakin farzukuh minhu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, Kemudian ada kerabat-kerabat yang datang, maka bagikan rizki. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi apakah rizkinya duit dibagi-bagi atau buat makanan dan seterusnya, ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga masalah ini bukan masalah yang orang harus dikatakan bid'ah di saat membuat makanan. Nabi pernah mengatakan. Kepada sahabat Nabi waktu Sayyidina Ja'far meninggal, istri beliau kan seorang fakir. Nabi berkata, Isna'uli Ali Ja'far Atta'am, wahai para tetangga. Ja'far itu melarat, maka hendaknya tetangga itu membuat makanan. Dan ini bukan larangan bagi yang punya rumah untuk membuat makanan. Tapi syarat makan yang dibuat sudah makanan miliknya, bukan makanan yang diwaris. Ingat, harta waris tidak boleh digunakan untuk selamatan. Karena harta waris itu miliknya yang punya ahli waris. Misalnya anda sebagai seorang anak, bapak meninggal dunia, maka kalau ingin mengadakan sedekah dari duitmu sendiri, bukan duit yang bakal diwaris. Kalau duit yang bakal diwaris, itu harus kesepakatan semuanya. Jadi ada pun yang ditanyakan tentang tiga hari, tiga hari itu kebiasaan, akan tetapi itu masuk pembahasan tentang apa hakikat tahlil yang sering dibahas oleh orang. Tahlil itu masuk pembahasan ulama dahulu namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Apakah benar membahadiahkan pahala? Apakah nyampe atau tidak? Ulama berbeda pendapat dari ulama berbeda pendapat tentang menghadiahkan pahala adalah nyampe dan tidak nyampe-nya. bukan boleh dan tidak bolehnya. Akan tapi Padahal ulama mengatakan yasil yasil nyampe atau tidak nyampe, akhirnya di masyarakat berubah bid'ah dan tidak bid'ah. Ini hmm. salah, nyampe tidak nyam nyampe. Mempe. Sumbur ulama mengatakan nyampe. Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Akan tapi dijelaskan oleh Imam Woi'ti murid-muridnya tidak nyampe jika tidak di, dihadiahkan misalnya. Artinya ini adalah masalah hilaf yang jelas. Akan tapi kebanyakan ulama biasa orang menghadiahkan pahala. Setelah baca surat yasin semoga pahalanya nyampe kepada. Adapun hadisnya riwayat Sahihah seorang perempuan Nadarut Ummi bil haji. Seorang perempuan pernah berkata ya Rasulullah ibuku pernah Nadar untuk haji. Kemudian mati belum pernah melaksanakan haji. Bagaimana? Au fi binadrik. Intipenui nadarnya dia dengan haji anda. Engkau berhaji untuk dia, berarti dia melakukan ibadah untuk ibu-ibundanya. Jadi kalau kita melakukan amal baik dan tidak ada hubungannya dengan Alaih Salihin sanilah masalah bukan tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Akan tapi kalau kita punya kebaikan kemudian kita hadiahkan kepada orang lain diperkenankan dan ulama mengatakan itu adalah nyampe dan masalah nerima dan tidak nerima itu seperti doa yang lainnya. Kalau Allah berkenan nerima, nerima. Ya. Cuma bahasanya nyampe itu maksudnya boleh dan diperkenankan kemudian masalah tiga, tujuh, itu kebiasaan saja bukan urusan Hindu-Buddha sebab di satu negeri kita ada, di satu negeri misalnya Hatur Umud dan seterusnya di sana adalah tidak pernah kenal Hindu-Buddha tapi ada tiga hari karena memang az, akal takziah. Takziah itu paling minimal tiga hari misalnya jadi satu, dua, tiga, setelah selebihnya sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh. jadi untuk jangan sampai membangkitkan duka itu kembali jadi itu masalah kebiasaan cuman permasalahan sebagian orang itu karena sudah terlanjur tidak seneng ya sudah dibahas mulai dari makanannya nggak boleh mm -mm. setelah dijelaskan dengan dalilnya bukan makanannya tapi tiga harinya baik sekarang nggak usah pakai tiga hari diganti 10-20 mau datang nggak? Mm -mm. jadi permasalahannya adalah karena sudah menanamkan permusuhan padahal kalau kita mengadakan doa, mendoakan orang meninggal dunia boleh di hari pertama, hari ke-10, hari ke-12 terserah kapan saja, intinya kan mendoa Adapun mendoakan orang meninggal dunia sangat diharap. Adapun masalah hal, hal itu bukan mengingat orang mati, memperingati orang mati, tidak. Hal itu adalah bahwasannya kita mengingat seseorang itu karena perjuangannya, karena kebaikan. Kalau kita bicara tentang hal, ini kembali kepada masalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dengan tiga hal. Disebutkan dalam banyak riwayat. Yang pertama, jangan engkau berdoa kecuali dibawa dalam doa. Jadi kalau kita sudah punya bapak meninggal dunia kita belum sempat berbakti waktu masa hidup beliau, maka ibu jangan berdoa kecuali di bawah. Ya, kalau lupa mendoakan tandanya lupa lupa lupa kebaikan. Jadi kita bawa dalam doa. Yang pertama, yang kedua, kalau kita punya rezeki, punya kebaikan, sedekahkan dan infakkan niatkan untuk orang, tu. orang tua. Yang ketiga adalah menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. Tiga hal. Di dalam haul ini adalah Mengumpulkan sanak kerabat ya, anak keturunannya kumpul agar silatur rahmi. Silatur rahmi. Kenapa ko harus setahun sekali? Kalau setiap hari keberatan. Orang oh, ada yang di Sumatera tadi, ada di ini. Urusan setahun kadang-kadang orang membahas sesuatu yang seharusnya tidak usah dibahas. Ya sudah kalau tidak mau setahun sekali, ya sudah setahun setengah sekali atau tiga tahun sekali. Cuma sekarang karena ada kebencian dari sebagian orang, akhirnya. Orang jadi bermusuhan. Ini masalah sederhana. Baik kalau tidak tiga hari, anggap tujuh hari dan 16 hari boleh. Baik kami himbau kepada saudara-saudara kami yang kami cintai, hentikan untuk menghujat orang lain, hentikan untuk caci maki. Kita ingin hidup indah ya. ya. Yang jelas itu adalah sangat syar'i. Ada sedekah di dalamnya, ada doa di dalamnya, ada silaturahmi di dalamnya. Siapa yang berani mengatakan tiga hal ini adalah salah? Tidak ada. Alam Luar biasa, Alhamdulillah, Ibu. Sekarang saatnya eh, Buat yang di rumah tadi Buat yang di Jawa Tengah Terima kasih Dan sekarang saatnya Untuk jamaah yang hadir Pada pagi hari ini Ya ibu kayaknya melongo semua Subhanallah melihat kayaknya mau nerekam semua <tik> Memang eh, ilmu yang disampaikan Begitu Bu, luas Dan begitu banyak manfaat Buat kita Sekarang saatnya ibu-ibu Yang mau bertanya silakan silakan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu Buya uh, yang ingin saya tanyakan bahwa sesuai dengan kebaikan tadi orang memberikan sesuatu akan diberikan sesuatu. Nah dalam hal sholat ada yang beranggapan kita minta mempunyai ada kebutuhan sholat hajat kan tentunya. Ada yang beranggapan oh itu makanya sholatnya ada keinginannya menurut Buya pendapat Buya bagaimana hal seperti ini. Untuk tobat karena dosa kita banyak seperti itu dan lain sebagainya. Itu saja Bu ya, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan belum dijawab Ibu. Belum dijawab. Terima kasih. <laughs> Baik Bu ya, seperti apa tuh ketika belaksana salah saja berarti ada diat dan ada kemauan. Baik, sederhana. Tingkat ikhlas eh, itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau tingkat ya orang kelas tinggi, tapi bukan pangkat kita ini. Mereka beribadah karena Allah. Allah tidak mengharap bahkan tidak mengharap pahal balasan nanti di surga yang penting saya menjalankan tugasku sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Allah. Nah tingkat kita ya macam-macam salat duha biar dapat duit. Ya. Dapat duitnya ya. dari Allah mintanya karena Allah, Allah. kepada Allah termasuk bagian eklas walaupun kelas rendah nggak apa-apa. Ya kan yang nggak benar tu salat biar dilihat orang-orang soleh orang hmm. baik itu bukan. Tapi ibu melakukan salat duha ada kabar gembira dari Nabi kalau orang banyak salat duha akan dibuka rizkinya salat hajat dikabul dan memang begitu yang mengakbul adalah al Allah. Ah, baik. Itu termasuk bagian daripada ikh, ikhlas. Enggak apa-apa, kelas kita begitu ya. Allah inpisawal. Okay, jadi enggak apa-apa berharap hadiah dari Allah. Ya. Terima kasih buat Bunda uh, sekarang saatnya Ibu. Dari, tadi sudah nunjuk-nunjuk saja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenankan Buya. Nama saya Hafidzurafi'a ah, dari Pengajian Akbar Talang Kelapa Banyuasin. Jauh ini. ini Ibu Hafiz berarti ya. Alhamdulillah saya menaungi rumah Tafiz. Amin, amin ya Begini Bu ya. kita saya sendiri sudah mendengarkan tausiah dari Buya bahwa kita harus seimbang masalah kebaikan, baik kebaikan hablum minallah dan juga hablum minannas. Heeh. Lah di sini kaitannya dengan seorang istri. Ya. Alhamdulillah kita sebagai seorang istri sudah mengikuti berbagai macam pengajian, uh, dikit akhbar dan sebagainya. Ya. Nah kami ibu-ibu uh, ini ada yang saya mewakili ibu-ibu, mau bertanya gimana kita sebagai seorang istri ya. menjadi umatuh solehah, istri yang solehah, bagaimana kalau suami kita dalam keadaan tidak mau berpuasa dengan alasan nyari duit, kita sebagai seorang istri disuruh masakkan pada bulan Suti Ramadhan. Bolehkah kita masakan hmm. suami kita yang tidak berpuasa, atau kita diamkan biar lapar aja gitu, Ustad? <laughs> Oke, okay. ya baik, ya, Bunda. Ada lagi kah? Kasih. Ya terima. Kayaknya cukup. Ya, subhanallah Allah. Untuk Iya. Bagaimana tuh Bu ya? Baik, subhanallah Jadi uh, kalau ada seorang suami yang tidak melakukan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada utur bukan sakit, maka haram bagi seorang istri untuk membantunya. Membantu maksiat. Hmm. Akan tapi ada prosesnya, tidak langsung ibu enggak mau memasakkan dia. Harus ada komunikasi dulu. Kalau sudah diingatkan dan diingatkan dan diingatkan tidak mau, maka tidak perlu lagi kita. Karena karena itu membahayakan. Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, dia akan bisa melakukan apa saja. Karena orang tidak kenal Allah. Jadi maksiat, kita membantunya juga maksiat karena bantu tidak berpu berpuasa, kemudian yang perlu diringankan ibu barangkali tuntutan kita kenapa kok mencari duit sampai tidak berpuasa mungkin kita ngomong bang, sudahlah gak makan juga gak apa-apa mm -hmm. <laughs> ibaratnya kita kita peringan pengeluaran, kita bantu tapi abang berpuasa, dengan kelembutan bukan serta-merta langsung ngomongan ini yang pakai, saya gak mau masakin, oh bukan begitu maksudnya harus ada uh, merhalah apa -apa. ada caranya pelan dulu diingatkan, diingatkan, baru nanti kalau pada akhirnya harus ada keputusan yang jelas, kenapa? Membujuk seorang suami yang tidak solat atau istri tidak solat membuat banyak kehancuran di rumah hilang berkah anak tidak bisa baik mencari rizkinya pun rizki yang dicari dengan bermaksiat bukan rizki yang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik. Iya Subhanallah jadi kalau misalnya punya suami tukang ojek terus tidak mau puasa tidak mau solat ketika puasa ya ibu bilang ibu bapak saya akan bantu pekerjaan bapak jadi ibu ngojek insyaallah. <laughs> Enggak bukan itu tapi tadi jawaban uh, Buya semungu luar biasa dan pastinya sesaat lagi kita akan lanjutkan tetap bersama kami di Siraman Kalbu segar-segar-segar-segar di Kalbu. <tik> Alhamdulillahhirabbilalamin pemirsa kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu segar-segar-segar-segar <tik> di Kalbu. Ya Buya melanjutkan Ibu ya. Tadi jamaah sudah bertanya tapi saya juga pengen nanya nih Bu ya. Uh, kita itu memang kadang paham bahwasanya kita harus berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada manusia. Tapi ketika uh, kita dalam kehidupan itu suka dibenturkan dengan permasalahan dan juga dengan situasi, kita berhadapan mungkin ketemu dengan tetangga yang nggak baik mungkin ketika itu kita juga berhadapan dengan uh, bicara masalah teknologi juga teknologi sudah semakin uh, ba, apa namanya semakin canggih dan teknologi itu kan sebagai pisau bisa jadi baik tergantung siapa yang pake bisa jadi buruk tergantung siapa yang gunakan nah kadang teknologi itu juga kita bisa mengarah bahwasannya kita jadi orang yang lalai jadi orang yang uh, lupa dan lain sebagainya dan bagaimana kita bisa hadapi itu semua Baik, yang pertama untuk melanjutkan tadi ibu -ibu yang kami cintai, para pemirsa di dimanapun berada. Uh, tahu, jadi kebaikan yang kita ketahui itu hendaknya jangan seperti dongeng. Yang hanya kita dengar saja. Akan kami mari kita mengikuti apa yang dikatakan sabdakan Nabi, ibda binafsik. Menganggap diri kita adalah yang paling butuh dengan kebaikan. Sebab orang bisa berdongeng tentang kebaikan. ya Akan tapi tidak dirasakan oleh dirinya kalau saya butuh kepada kebaikan. Makanya tadi di Mokentimah kami sampaikan... Mari ilmu ini untuk kita sebelum orang lain. Sebab kadang orang kalau dengar cerita begini ingat orang lain, itu dia, itu dia, itu dia. Wah, ini untuk aku, saya yang berbicara, yang mendengar. Nah, kekuatan di dalam batin rindu, yang rindu kebaikan ini, ini adalah seperti filter nanti. Sehingga dia itu karena dia rindu kebaikan, maka secara otomatis, cara bergaulnya pun dia akan memilih. Nanti ada pembahasan, yang membantu kita untuk bisa berbuat baik adalah pergaulan kawan pergaulan ini membantu sekali, kalau ibu duduk dengan ibu-ibu yang baik-baik kalau ibu yang suka guncing, ketularan go? Guncing. guncing dan kita harus tahu, kawan itu ada teman hidup itu bukan sekedar dari makhluk hidup mm -hmm. tapi dari benda mati hp, televisi, laptop, apa? itu semuanya juga teman hidup yang mm -hmm. merusak yang diprogram oleh orang hidup yang rusak ada yang baik maka kita pun harus seleksi, kalau kita membangun kebaikan di rumah kita harus kita bangun semuanya Bukan hanya kita ajari ngaji-ngaji-ngaji sampai di rumah ternyata ada program stasiun radio, televisi dan sebagainya yang merusak ngajinya seminggu sekali yang rusak setiap hari. Kira-kira gimana judulnya? Hmm. Nah, maka harus ada keseimbangan juga. Maka kita kalau selalu ingin membuat keseimbangan. Jadi jangan sampai kita itu tertipu dipikir kebaikan hanya didapat di majelis ilmu. Akan tapi di rumah pun pendidikan harus selalu ada. Apa yang ditonton oleh anak-anak kita? Temani anak kita di saat untuk menonton acara televisi yang membangun jiwa mereka, yang membangun akhlak mereka. Bergaulnya pun harus kita perhatikan. Dengan siapa dia bergaul? Termasuk di saat kita memilihkan sekolahan itu pun ada sangkut pautnya dengan pergaulan. Karena kalau anak kita kita masukkan ke sebuah sekolahan, artinya kita biarkan mereka bergaul dengan temannya di sana jadi nanti insya Allah dalam fikih lahir batin itu akan kita bahas juga tentang pendidikan Main nah, fikih lahir batin itu pembendahan akhlak juga bagaimana mendidik anak yang benar memilihkan sekolah, memilihkan kawan dan seterusnya itu ceritanya panjang insya Allah, maka diikuti terus silsilah berikutnya ini seperti itu, jadi gak cukup ya, orang hanya dapat ilmu-ilmu kemudian tidak coba diamalkan, kemudian mencoba mengamati di kiri kanan kita ya. bahkan di dalam rumah seorang ustadz pun bisa anaknya rusak karena apa? ngajinya sesaat-saat, televisinya full internetnya full, berubah, ya kan, ya. maka ini harus kita perhatikan teman dari ya. benda mati yang diprogram oleh orang hidup itu harus kita perhatikan ya baik, kadang-kadang melatah kita, karena punya duit langsung diberikan apa, diberi ini, diberi ini tak tanya-tanya rusak ya. dengan fasilitas fasilitas ya. tersebut baik uh, Buya, sederhana tips uh, buat paling tidak adalah yang sudah disampaikan Bu Ya sudah menyampaikan dan insya Allah pemirsa juga sudah mendengar langkah awal yang kita lakukan untuk diri kita pribadi dan untuk keluarga apa nih dalam menuju kebaikan di mata Allah dan di mata manusia. Baik sederhana Ibu, ada satu langkah untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Ibadah, sebelum ibadah ada banyak tafakur, ngrenung. kita perlu untuk merenung sebanyak-banyaknya. Jadi kita perlu duduk mikir iya ya kok saya masih nyelekit ngomong sama suami badal sering haji. Kadang enggak sadar loh ya orang salah itu. Ada orang salah enggak sadar. Ngomong sama saudara enggak sadar. Umroh bolak-balik rebutan waris belum beres, enggak sadar dia. Dipikir setelah umroh langsung karena mendengar yang umroh selamat masuk surga. Haji dia bus dewasaannya oleh Allah, warisannya belum beres. Jadi yuk kita merenung diri sendiri gimana kesalahanku kepada. Dia? Makanya nanti ada silsilah dengan ibu, kesalahanku dengan ibundaku seperti apa. Dengan ayahandaku, dengan suami, dengan saudara, dengan tetangga, dengan karyawan. Kenapa saya zalim kepada karyawan? Dia adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Aku mestinya menghargai dia. Bahkan mungkin dia lebih dekat kepada Allah daripada aku. Beri waktu untuk sholat dia. Kenapa hanya aku ambil tenaganya untuk bekerja? Tapi tidak aku beri kesempatan untuk dekat kepada Allah. Terus koreksi. Nah ini namanya tefakur sampai dikatakan oleh qadiyat Tefakur sa'ati khairun mi'ibadati sanati Merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah. ibadah setaun Tidak pakai renungan Ada orang ibadahnya latah, ikut, ikut Tidak dirasakan Tapi kita perlu renungan Merenung dan merenung terus Dan sisihkan waktu untuk ini Makanya kalau ibadah itu dibagi tiga Ibadah jelas, sholat, ngaji dan sebagainya Yang kedua adalah merenung Merenung dosa juga ya Allah aku begini Yang ketiga adalah pancatan doa jadi kalau ibu bangun malam satu jam bagi 20, 20, 20. Yang pertama adalah sholat, baca Quran. Yang 20 menit merenung ibu, Ya Allah aku kok begini, aku kok begini, aku kok begini, terus. Jangan ngerenungin orang ya, ngerasanin orang nanti, ngerenungin diri, aku kok begini, begini, begini. Maka insaf itu, a'lama komil iltisaf, tingkat kebersihan hati yang paling tinggi, kesadaran kalau dirinya berbuat salah. Baru setelah itu dia memanjatkan doa sesuai dengan renungannya. Ya Allah, mata kok sering lihat yang haram, mulutku, tajam dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini adalah kesadaran. Nah ini adalah kunci paling kuat bagaimana kita sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. sesungguhnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah luar biasa kajian pagi hari ini. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang selalu merenung dalam kehidupan kita agar lebih baik lagi. Ibu ya kita berdoa. Kita semoga apa yang kita sudah lakukan hari ini mendapat kebaikan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima Silakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini ya Allah seperti kau mudahkan kami untuk bergabung di acara mulia ini, muliakan kami dengan sesungguhnya di dunia dan di akhirat di diri dan keluarga kami, anak-anak kami semua ya Allah, jika ada di antara kami yang mempunyai anak jauh dari kebenaran bawa mereka kepada kebenaran ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada kami dan mereka semua ya Allah dan kami mohon yang hadir atau yang menyaksikan ajaran ini ya Allah kami kelak mohon, kumpulkan kami kembali bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon, Ya Allah, jauhkan kami dari melihat aibnya orang lain. Ya Allah, jauhkan kami, Ya Allah, kami dari melihat aibnya orang lain. Dan jauhkan orang lain dari melihat aib kami. Dan kami mohon, bukalah aib kami di mata kami. Agar kami tahu kekurangan kami untuk merubah diri, Ya Allah. Dan fahamkan kepada kami hakikat kebenaran, Ya Allah. Hakikat kemuliaan, Ya Allah. Dan bantu kami untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mengabdi, saling berkorban, saling berbuat baik, dan kami mohon wujudkan keindahan di masyarakat kami, di tetangga kami Ya Allah, di tetangga kami Ya Allah jangan sampai ada gunjingan Ya Allah jangan sampai ada dengki Ya Allah dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat dolim kepada kami, kami mohon Ya Allah ampuni mereka Ya Allah, jangan hukum mereka dengan kedoliman mereka kepada kami, dan kami mohon Ya Allah kami mohon Ya Allah, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami, dan kami mohon Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Ya Allah. Allah, kami mohon ya Allah mudahkan segala urusan kami, Amin. lapangkan Amin. rezeki ya kami, Amin. yang sakit sembuhkan Amin. yang punya hutang Allah. mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam, bercinta, dalam dalam sehat walafiat, serta taat kepadamu, dan kami mohon ya Allah di saat banyak orang bermusuhan kadang atas Amin. dasar agama ya Allah kami mohon ya Allah pertemukan hati Amin. kami dalam cinta karenamu Amin. jadikan kami hamba-hamba yang saling Amin. mencintai karenamu Amin. ya Allah, panjang umur sehat afiat, Amin. khusnul khatimah, Amin. mati dalam keadaan iman, Amin. iman, iman. Amin. Dan kami mohon, Allah. Ya Allah, Amin. jadikan ucapan kami di akhir hayat kami Amin. kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, hati Amin. dan lidah kami mampu Amin. mengucapkan kalimat agung dan mulia. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Rabbana atina fid dunya hasanah Fil akhirati hasanah wakhinah adab an-nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ila alihi wa sallamu alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Adhu billahi min syaitan ajil salallahu alayhi wa malikah medin Asyarat aladhin anam ta'alayhim gil madhubi alayhim rada'alhin amin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu ya Yahya. Terima kasih kepada pemirsa dan juga seluruh jamaah. Kita sadar bahasanya kita adalah manusia yang penuh dengan salah, penuh dengan hilaf dan masih jauh daripada kebaikan. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah agar terus dibimbing menjadi makhluk yang lebih baik lagi, baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Pastinya bersama silaman kolbu. Dan mohon maaf kalau ada salah dan hilaf kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bilahtofik alidaya. Salam alikum. Warahmatullah. Wabarakatuh. Siraman kolbu. Segar segar segar segar di kolbu. Salatul Allah. Salamul Allah. Allah Taala Rasulillah. Salatul Salam. bibilah salatullah salat